Selamat siang, Bapak Yono. y a selamat siang, Mbak. Komentar Anda? Komentar saya adalah begini ya, kita nggak bisa menilai daripada、uh, katakan personal yang bersangkutan secara sepedit. Kita tunggu bukti nyata bahwa、uh, yang namanya Timur Pradopo mempunyai komitmen bagaimana mempunyai kontribusi kepada bangsa dan negara. Kita lihat saat sekarang ini kecelakaan di Indonesia sangat-sangat tinggi. Kemudian kita satu sisi memperoleh tim begitu mudahnya ya Terus、uh, k e m e n t e r a n lalu lintas Lalu kemudian dari di Bagaimana kalau warga atau rakyat lapor ya. Lalu yang d i l a n g、uh, Yang bilangan ayam Yang lapor woi s i Jadinya kerbau atau sebaliknya begitu ya Seperti itu Jadi dalam hal seperti ini Kita menunggu bukti Dan bagaimana nasionalisme Dari p a r g a p a r g a mudah o k o Untuk mengerti kepada bangsa dan negara ini.、Baik. Jadi jangan hanya masalah k u m i t n y a yang d i p e r s o a l k a n tapi bagaimana profesionalismenya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara ini. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Henry. Selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak? y a komentarnya saya cuma sebagai r a k y a t bengong, t e r bengong dan tercengang-cengang. Kita punya petinggi berbintang tiga, cepat sekali mereka naik pangkat tanpa. prestasi yang mencengangkan juga dengan pangkat yang mencengangkan itu kita sebagai kalian makanya kaget kerja belum apa apa pangkat udah d naik kamu jabatan di apa yang penting pangkatnya itu pangkat itu kan nggak bisa lagi juga makanya yang kita tanyakan prestasinya apa sampai begitu cepat belum ada sebulan mereka pangkat udah mau naik tingkat bintang empat cuman itu aja kita pertanyakan terima kasih, Baik, terima kasih. bapak Andre selamat siang ya m a s siang bu ハラコン様はや Ya,、yes, siang.、Yes. Silahkan.、Pak. Ya memang Kalau ada penyataan sebelumnya itu Ya mungkin kita juga mau disadarin sekali lagi Jangan lupa bahwa negara kita t e n t u negara korupsi, terkorup Salah satu yang terkorup di dunia Jadi kita n gak g perlu heran Kedua juga kita harus mengingat kata-kata Almarhum Gusdur Bahwa、eh, ya itulah、eh, d e r kita itu s e k r i t a m a n kanak-kanak Persis seperti itu, terima kasih Baik, terima kasih Pak Alex, selamat siang Selamat siang, Pak p r a b o w o Dicoba dulu lah kerjanya gimana? kalau Misalkan dia program-program k e r j a d i a yang nggak beresukan dengan baik ya silakan mengundurkan diri aja dari k a p o r l e、uh、h -huh. Ya Pak. y、okay. terima kasih ya. Baik terima kasih Pak Alex. Pak Tony silakan. Iya.、Uh, saya kira itu hanya inilah ya. Jadi nggak bisa semua itu ditangkap dengan serius masalah kumis masalah apa. Cuma n yang saya lihat di sini Pak Sb memang sebentuk kalau saya jadi Pak Sb memang saya ambil dari bintang satu itu. Karena yang dua t a t a s itu udah tercemar semua. Jadi walaupun yang penting dia punya integritas, dia berani, ya itu oke、okay、gitu loh. Yang lain tuh makanya siapa suruh, yang lain pernah ribut nanan lah, inilah, itulah. Akhirnya kan nggak ada yang benar. Jadi menurut saya sih kalau masalah kumis itu j a d i i n t e r m e s z o lah. Kita nggak bisa tanggapin semuanya terlalu serius, sudah gila kita lama-lama. Karena negeri ini memang sudah gila. Makasih. Ya terima kasih Pak Tony. Pak Susanto, s e lama t sore. s i l a k a n m a Susado Iya komentar saya formalitas Karena memang di parlemen itu kan udah 50%-nya Demokrat, hampir demokrat semua Apalagi dengan sancar gabungan itu t i d a l ada macam Cuman yang saya lihat positifnya Si Pak Timur ini gak kelompok Jendral-jendral e e yang di atas Yang udah banyak makan duit gitu loh Rasanya Pak Timur ini mungkin lebih baik Nah dari tampangnya pun Lebih s a n g g a r saya harap tampangnya Sama pelaksanaannya terlama Justru sekarang ini kita sebenarnya perlu seorang k a Poli r itu yang berani menindak, yang galak, yang anarkis lah istilahnya. Masalahan dikebelakangkan, nah kalau dia korupsi kita lapor ke KPK gitu aja. Kalau negara ini lah akan maju, karena semuanya disini udah mau anarkis, demo-demo, itu mesti disikat semuanya, makasih. Oke,、okay, Pak h a n u m Ya, selamat siang Bu. Silahkan, Pak.、Uh, saya cuma mau saran untuk polisi yang kepengen jadi k a Poli, r tolong tiara kumis. Karena anggota Dewan kita t e r n y a t a senang dengan polisi yang berkumi Terima kasih、Oke. Pak Afrat, selamat sore Selamat sore Silahkan Pak Afrat Terima kasih、uh, Komentar saya s e r s e h a n a sekali Ini dabilan murahan betul Saya kira DPR itu mempermalukan diri sendiri ya. Pertanyaannya t u h sudah apa ya Tidak mewakili apa, Perkiraan kita sebagai Lembaga yang 私はこの写真を見ているんですが、私はこの写真を見ているんですが、私はこの写真を見ているんです。 カモンティナルビパララジン。カモンティナルビバイライア。パピカロサイエンスコペソミティア。パナスロンカモサイエンスコペソミティア。 カラファンが e 現したときに、ワカポリ、ワカポリ、ワリ、カポリ、カポリ、リ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カカポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポカポリ、カポリ、カポカポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポリ、カポ p a Rudi. Halo, siapa? Silahkan p a Rudi. Ya saya salah di dikaren saya. Saya bilang hati-hati dengan orang bokumis. <laughs> Jadi lu <itu>, junis. <laughs> a y a t e r b a k Saya n g bodoh apa? Itu ang DPR yang bodoh. Saya ingat tidak. Terima kasih. <laughs>